Uh, bapak-bapak, ibu-ibu -bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur atas kehadiran Allah hidayah Allah, taufik Allah kepada kita sehingga kita bisa berkesuap pada kesempatan kali ini di hari yang ke-23 Maskat dan 24 di Jakarta dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di sepanjang bulan Ramadhan ini amin rabbal alamin. Oke okay. uh, Malam ini atau sore ini kita akan berbicara tentang doa yang menjadi uh, ikonnya sepuluh malam terakhir ya. Hadis riat imam Tirmizi yaitu doa Allahumma innakaafun Tuhibul afwa fa'fu fa anni. Ya Allah, innaka afuun. Engkau adalah Maha Afu. Tuhibul afwa dan mencintai al afwa. Jadi kenapa sih kita bahas doa ini? Sederhana aja Bapak-bapak Ibu sekalian. Karena doa ini adalah doa yang langsung diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di 10 malam terakhir Silakan baca doa-doa yang lain. Tapi inilah spesialisnya 10 malam terakhir. Alasan yang kedua. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis hadisat Imam Tirmidhi. Inna Allah hala yakbalu doaan min kolbin ghafirin lahir. Allah itu enggak terima. Dalam riwayat yang lain, Layastajib. Allah enggak akan mengabulkan Allah tidak akan terima dan tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Lalai dan tidak serius. Doa itu jika ingin dihijab oleh Allah, harus melibatkan hati hadirin. Harus fokus, harus khusyuk. Dan sekarang gimana kita mau khusyuk kalau kita tidak tahu maknanya? Antum pergi ke perusahaan Samsung, pas lagi ada orang Korea kasih motivasi, antum duduk dengar dengan serius, ditanya gimana ceramah tadi nyentuh nggak? Ya boro-boro nyentuh mas, saya nggak ngerti satupun kata dalam bahasa Korea. Jadi harus dikaji hadirin. Oleh karena itu dengan meminta pertolongan kepada Allah kita akan kaji sedikit makna dari hadis makna dari doa ini agar ketika kita membaca Allahumma innaka muntibul afaq apa andi itu benar-benar lahir dari lubuk hati dan akan diijab oleh Allah uh, sebelum uh, saya lanjutkan saya teringat uh, kajian sebelumnya itu saya menjelaskan bahwa para salaf itu benar-benar mengagungkan 10 malam terakhir ada 3 dimensi waktu yang diagungkan: 10 hari pertama al muharram 10 hari pertama Dhul Hijjah, dan 10 hari terakhir dan kalau gak salah, yang keluar dari lisan saya itu Abdurrahman dan itu kalau memang <tuh> seperti itu, saya ingin merevisi bukan Abdurrahman, tapi Abu Osman Abu Osman Anahdi. Jadi Abu Osman. Ya uh, sebagai amanat ilmiah itu yang ingin saya koreksi dan semoga bisa diluruskan. Uh, Kita lanjutkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna Allahumma inna kaafun tibul afaqafu anhi? Maknanya Allahumma itu jelas maknanya ya Allah. Allahumma ya Allah. Inna ka, Sesungguhnya engkau. Di sinilah pembicaraan kita. Afun, afun adalah kata subjek. Dan afun di sini nama dari nama-nama Allah. Apa makna al afun? Assalamualaikum. Waalaikumsalam salam. Uh, jadi artinya yaitu, oh, Ya Allah, sesungguhnya engkau lah maha pengampun. Maha pemurah lagi suka memberikan maka ampunilah dan lindungilah diriku. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Al-Afu itu. <coughs> dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Mandhur. Ibnu Mansur adalah Penulis kitab Lisanul Arab Dan Lisanul Arab Salah satu kamus terbaik Dalam bahasa Arab Rujukan utama dalam bahasa Arab Ibnu Mansur Beliau jelaskan Afu itu Memiliki dua makna Makna yang pertama at Attajawz At-tajawuz Apa apa bapa? At-tajawuz Apa makna at-tajawuz? Tajawuz atta itu kan melewati ya. Melewati. Itu makna yang pertama. Melewati. Makna yang kedua tarkul uqubah atau tarkul iqab tarkul iqab tark itu meninggalkan jadi meninggalkan hukuman jadi enggak dihukum nah oleh orang Indonesia simpelnya aja dimaafkan gitu loh. tapi ini lebih dalam daripada memaafkan loh alafu Analogi sederhananya mungkin yang kalau di Jakarta ya, kalau di sini. Itu kalau misalnya Pak Irfan pergi ke daerah Sudirman Gatot Subroto di tanggal ganjil Dan mobilnya Pak Irfan, platnya tep, pas tuh. Pas genap, gitu maksud saya. Jadi ini ganjil mobil Pak Irfan genap. Keluarlah di jam 8 pagi, keluar di Semanggi. Pintu keluar tol Semanggi, itu kalau jam lawan pagi banyak. Pagar bagusnya tuh, Pak Polisi. Begitu melihat mobilnya Pak Irfan platnya beda. Biasanya kan di stop ya. Ini enggak di stop. Ini suruh jalan aja, sudah jalan. Jadi dibiarkan dia lewat. Pak Irfan dibiarkan lewat sama Pak Polisi biasanya di stop ini dibiarkan lewat itu tak jauh dan nggak dihukum nggak ditilang gitulah tak jauh kan dibiarkan lewat oh, berarti dimaafkan dong e, lebih dalam ya dari dari memaafkan contoh begini contoh e, bu ima Begitu ganjil, pakai mobil genap, diberhentiin sama Pak Polisi. Diberhentiin. Bu Ima hadir kan enggak Hadir ya? Perasaan Bu Ima ketika diberhentiin polisi itu gimana? Bu? Takut ya Bu Ima ya? Iya Ustaz. Bu Ima takut. Tapi begitu polisinya nanya, Bu Ima mau kemana? Ini ganjil, kenapa pakai genap? Iya, mohon maaf, Pak. Saya mau ke kajian. Sama siapa? Sama Muhammad Nuzul. Oh, mau kajian. Ya udah. Dimaafkan, tapi besok-besok jangan lagi ya. Oh, Bapak kenal sama Ustaz saya? Enggak. Enggak kenal. Cuma kan mau kajian. Ya udah deh, enggak apa-apa. Jadi dalam case ini Bu Ima, Bu Ima dimaafkan enggak? Dimaafkan Ustaz. Tapi sempat tegang enggak? Oh iya Ustaz. Kenapa? Karena udah karena diberentiin, enggak enggak ada tajawuz di sana. Yang ada hanya tarkul ukubah. Sedangkan al afwu lebih dalam dari itu. Di sana ada makna tajawuz dan tarkul ukubah bisa dimengerti nggak nih Pak Isa bisa dimengerti? Kalau saya, jadi ini dalam banget loh hadirin. Kita minta agar kita di, udah dilewatin aja deh gitu. Terus diampuni, dimaafkan. Tapi benar-benar dilewatin. Pada hari Kamah tuh udah dilewatin aja. Dan jangan dihukum, ukuh bah. Dan hukuman dalam dosa kita tahu bersama-sama ada dua. Itu hukuman di dunia serta hukuman di akhirat. Karena dosa kita itu punya sisi negatif. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Nah, saat kita menggunakan al-afu, itu artinya gak dihukum di dunia maupun di akhirat. Kan gitu ya hadirin. Hukuman di dunia kan apa sih ya? Kayak uh, <klihat> misalnya seseorang minum ya. Salah satu hukuman di dunia kan dia bisa kena se'a, se'a paru. Gitu loh. Kita berharap itu gak terjadi. Adapun di akhirat ya hukumannya diazab sama Allah SWT. Allahumma innaka ka'afun. Ya Allah unkaw zat yang maha al-afu memberikan lampu hijau lah bahasa kita sekarang memberikan lampu hijau lalu nggak dihukum lalu kita lanjutkan Tuhibul afwa dan engkau maha eh, dan allmanaf dan engkau menyukai al afu jadi menyukai al afu jadi Allah tu suka sama Al-Afu. Allah suka kasih green light dan memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Jadi Allah suka kasih tajaus dan tarkul ikau, tarkul upuah. Baru setelah itu fafu ani. Maka maafkanlah atau afukanlah diriku, dibiarkan lewat dan hapuskan segala hukumannya. Itu tuh maknanya hadirin sekalian. Dan hendaknya kita resapi saat kita baca. Setelah kita mempelajari makna secara kata demi kata, sekarang kita bahas apa pelajaran dari doa ini. Pelajaran yang pertama doa ini kembali mengajarkan kepada kita ada berdoa yaitu sholon tauna. Ya, doa ini doa ini singkat tapi yang bahas al-afwu. Tuhibul -afu, engkau suka banget sama ampunan atau engkau suka sama sekali? Engkau suka sekali dengan al-afwu. Jadi ada mukadimah dulu. Itu ada berdoa minta itu jangan to the point. Minta itu, jangan langsung. Ada orang nelfon kita, tiba-tiba, kalian pertamanya, halo, Anda punya 50 juta nggak? Bisa transfer ke rekening saya? Saya butuh. Ya kan, malas banget ya. Ada orang begitu gayanya. Ya, muter-muter dulu, kayak Gimana kabarnya? Anda tuh orang baik dari dulu. Anda tuh pemurah. Terus. Sampai akhirnya uh, ada 40 juta mas gitu, tapi muter-muter dulu, uji dulu, jadi sekali lagi hadirin hadirat mati oleh Allah swt itu ada berdoa, ujilah Allah sebelum meminta. Pelajaran yang kedua yang dari yang bisa kita baca dari hadis ini atau dari doa ini, Allah subhanahu wa taala dan Nabi nya menjelaskan kepada kita bahwa hal besar di sepuluh malam terakhir adalah putihnya dosa-dosa kita. Jadi isu yang paling besar di sepuluh malam terakhir adalah gimana dosa kita bersih. Gimana dosa kita dihapuskan. Gimana dosa kita tidak dihukum. Hadirin, ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Dan hanya satu doa. Padahal jumlah waktunya ada 10 malam kurang lebih Atau 9 malam Kalau Nabi Mau kasih 20 doa saja Itu jangankan 10 malam Satu malam keburu Kita baca semua Tapi Nabi gak kasih kita 20 doa Nabi kasih kita satu doa aja. Jadi itu diulang-ulang Malam pertama doanya itu Malam kedua doanya itu Malam ketiga doanya itu Sampai malam terakhir ini menunjukkan bahwa Hal yang sangat besar Di 10 malam terakhir Dan isu yang harus diangkat terus adalah Kita banyak dosa Dan tolong putihkan dosa-dosa kita Jadi dosa kita banyak Hadirin 10 malam terakhir Rasakan Kita harus merasa Sebagai pendosa Yang layak untuk dihukum Makanya Al Khalil bin Ahmad mengatakan Al Imam Khalil bin Ahmad kalau seseorang berhak dihukum berhak ya dihukum lalu kita utihkan kita enggak kita hukum maka itu al afu maka itu al al afu jadi Bicara al-afu'ah, harus ada orang yang memang layak untuk dihukum. Berhak untuk dihukum. Itu penjelasan al-Khalil bin Ahmad. Ya kira-kira kita siap, gak punya mental begitu. Jangan sampai karena merasa udah lama ngaji, udah ini, udah itu, enggak merasa diri banyak dosa. Enggak merasa diri pendosa. Ya. Merasa justru merasa diri suci lah, merasa diri besar lah, merasa diri banyak jasa Lah nah, itu bukan karakter orang-orang di 10 malam terakhir. Bukan karakter orang-orang beriman yang membacakan wa illahumma innaka afutuhi bul afafa'ani. Itu harus sebaliknya, orang-orang beriman harus terus merasa kecil, merasa banyak dosa, dan merasa menjadi seorang pendosa. Itu hal penting, hal besar. Dan mental ini mahal. Dan inilah mental-mental para ahli takwa ya simpel aja kalau kita nggak merasa pendosa ya nggak mungkin kan kita minta Allah maha ingkar afuntriulafa fafani hanya orang-orang yang merasa diri kayak banyak dosa nih saya saya ini pendosa dan bukan hanya cara bersikapnya cara meresponnya dan bukan hanya kepada Allah saja dihadapan istri dihadapan suaminya dihadapan teman-teman dia bersikap seperti seorang pendosa. Adi nah, Negal kita punya sifat seperti itu luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Umar, khalifah kedua dijamin masuk surga. Nabi katakan kalau ada nabi setelahku itu orangnya Umar. Umar saja diriwayatkan. Apabila ada panggilan pada hari kiamat. Lalu panggilannya berbunyi semua masuk surga. Kecuali satu orang. Jadi ada pengumuman pada hari kiamat. Kecuali satu orang. Maka kata Umar, saya khawatir orang itu saya. Allah. Umar mengatakan, saya khawatir al orang tersebut itu saya. Sayang satu itu. hari dari kiamat ini. Dan hari kiamat seluruh manusia itu berkumpul. Di sana ada Namrud, di sana ada Korun, di sana ada Fir'aun. Kok bisa kalau ada satu orang, Umar merasa itu dirinya. Kenapa enggak orang itu Korun ya? Atau orang itu itu Fir'aun kayaknya. Khawatir itu saya. oleh karena itu hadirin adalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Umar bin Khattab yang selalu merasa berdosa padahal dijamin di surga. Lalu bagaimana dengan kita yang masih belum jelas masih suka main emosi kenapa enggak mau bersikap sebagai seorang pendosa kenapa seringkali kita merasa diri paling benar, paling gak salah, suka nyalain orang. Itu berarti keimanan kita belum belum sempurna dan harus dievaluasi lagi. Inna Allah Allahumma Ina kaafun, rasakan bahwa kita ini sebenarnya pantas di hadap pantas. Tapi karena Allah baik sama kita, Allah menjumpai alaafu maka kita dimaafkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna yang perlu kita renungkan. Makna yang berikutnya. Makna yang berikutnya. Ada pada redaksi Tuhibul Afwah. Engkau menyukai engkau menyukai ampunan. Eh, atau engkau mencukai, menyukai Al-Afwa Maka Kampunilah diriku Engkau menyukai Al-Afwa Kata para ulama Seperti dijelaskan oleh Sheikh Suraim Dalam Kodnya beberapa Waktu ini Dan juga para ulama yang lain Para ulama yang lain Kata mereka Saat kita membaca Allahumma innaka ka'afun tuhibul afwa, kita harus berusaha menjadi pribadi yang suka al-afuh kepada teman-teman yang lain. Atau kalau bahasa simpelnya, kita harus jadi pribadi yang suka memaafkan orang lain. Pribadi pemaaf. Kenapa? Karena Allah kan suka al-afuh. Oleh mengatakan, Nabi mengatakan, tuhibul afwa. Nah, kalau kita yakin Allah suka ya dilakuin dong, tuh. Maafkan. Kenapa? Karena banyak orang benar sih dia kasih maaf, tapi setelah ditekan, setelah disidang, setelah dijatuhkan Apalagi, padahal itu orang udah minta maaf lagi. Pak, maaf ya Pak ya. Enggak, tunggu-tunggu. Kita dudukan dulu permasalahannya. Iya Pak, saya salah, saya minta maaf. Enggak, enggak. Saya mau tanya. Kamu tadi ngomong gitu kenapa? Iya Pak, maaf Pak. Enggak, saya mau tanya. Kenapa kamu ngomong kayak tadi? Maksud kamu apa? Jadi orang udah minta maaf, tetap aja push, Tetap aja ditekan. Itu bukan terjauh, sih. Tajawuz itu, walaupun dia gak minta maaf. Oke, okay, clear aja deh. Clear. Apalagi dia minta maaf. Mohon maaf, Pak. Tadi saya terlambat. Enggak, udah-udah. Semua clear. kok. Dan kita langsung masuk aja ke rapatnya. Itu alafu. Makanya hadirin sekalian. Sejarah mencatat bagaimana Abu Bakar as-siddiq r.a. Itu marah besar kepada mistah. Dalam kisah apa? Kisah hadiah Tadul Ifki. Ketika Aisyah difitnah sama orang-orang munafik. Dan mistah ikut-ikutan. Orang sebaik Abu Bakar bisa marah dan bisa memboikot seseorang yang mistah itu. Kenapa demikian? Kok bisa? Orang terbaik, orang yang hatinya paling lembut, itu bisa marah sedemikian rupa. Kata perulangan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, misal memfitnah Aisyah. Dan Aisyah adalah putri terbaik dan tersa. Putri yang paling disaingi Abu Bakar. Dan baiknya luar biasa dipilih Nabi sebagai istri. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian punya anak yang Masya Allah luar biasa, maka ekspektasi otomatis semakin besar, dan ekspektasi yang besar sekali begitu anak ini dicederai kita akan marahnya, akan luar biasa itu makna yang pertama, alat, eh, faktor yang pertama faktor yang kedua mistah ini muhajirin teman seperjuangan kita sangat wajar kalau yang fitnah kita musuh kita ya musuh tapi kita akan kecewa banget Kita akan kecewa banget kalau yang fitnah kita teman kita sendiri. Makanya kan dalam dunia pergaulan makan yang paling gak enak makan apa? Makan teman. Itu paling gak enak tuh. Ya terserah deh. Lu makan apa? Tapi asal jangan teman lo makan gitu kata orang pergaulan. Itu paling nyakit ya? Cukup? Belum. Misto miskin. Eh, misto keluarga Abu Bakar sendiri. Jadi, misto masih ada hubungan saudara sama Abu Bakar. Pengen udah teman sendiri, teman seperjuangan, sama-sama hijrah, saudara sendiri. Orang kan ketika sedang dibunuh karakternya, dia ingin mendapatkan dukungan dari keluarganya, dari saudaranya. Ini bukannya dukung, malah ikut-ikutan fitnah. Lalu faktor yang berikutnya, misto miskin dan misto makan dari keringatnya abu bakar. Abu bakar bantu terus misto. Tuh. Bayangin. Anak buah, kalau bosnya punya skandal, dan dia dengar tuh, yang namanya kan skandal, bos kan rame di grace Tapi kalau dia anak buah langsung, dia gak mau ikut-ikutan. Kemarin tuh saya ketemu orang yang begitu. Jadi bosnya lagi ada dibicarakan gini ada isu tentang bosnya. Terus saya tanya sama ini karyawannya. Mas, Mas dengar kan apa yang uh, yang sedang di yang sedang terjadi dengan bos Mas? Iya, saya dengar Pak Ustaz. Tapi saya enggak ikut-ikutan ya. Gitu Mas. <laughs> saya dengar tapi saya enggak ikut-ikutan. Pak Ustaz. Kenapa? Karena bahaya nanti masa depannya. Nah, misto ini disuplai, dibantu, ditolong, dikirimin sama Abu Bakar. Eh, bukannya diam, malah ikut memfitnah. Maka Abu Bakar bersumpah demi Allah, saya akan, saya nggak akan bantu misto lagi selama lamanya. Begitu Abu Bakar bersumpah, tidak lama kemudian turun ayat Surat An Nur ayat 22 wala ulul fadli minkum wasa'a ah an yu'tu ulul qurba wal ulul qurba wal masakin fi sabilihi wa liyafu janganlah orang kaya di antara kalian untuk bersumpah tidak membantu orang miskin sanak kerabat dan orang-orang yang berhijrah Siapa orang kaya dalam ayat ini? Semua tahu itu Abu Bakar. Siapa orang miskin, kerabat, berhijrah? Itu mista. Kata Allah, jangan anda, engkau bersumpah demikian. Udah, kasih afu saja. Udah, tak jauh aja Dan lupain dia, udah. Dia maafin. Dan closingnya Allah SWT berfirman. Ala tuhibuna yakfir Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang Jadi maafkan Misto tidakkah kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Begitu ayat ini turun Abu Bakar As-Siddiq langsung berteriak dan mengatakan bala ya rabbana Bener ya Robku, bener ya Rob kami. Kami ingin diampuni olehMu. Maka Abu Bakar pergi ke Rumah Misto, bukan Misto yang dipanggil ya. Padahal kamu dipanggil bisa. Top, co coba panggil Misto, saya mau bicara. Datang tuh Misto. Tapi nggak Abu Bakar datang Misko, Misto. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku bersumpah untuk seterusnya memberikan bantuan kepada dirimu. Sumpahku batalkan sumpahku yang sebelumnya. Dan lihat ketika Allah suruh Abu Bakar walyafu, Abu Bakar benar-benar aful, tajawuz. Enggak disidang dulu sama mistah. Abu Bakar enggak mengatakan, "Saya saya maafin, tapi tolong dong, kenapa kok bisa kamu ikut fitnah Aisyah? Kok tega kamu?" Udah enggak dibahas lagi itu. Abu Bakar cuma bersumpah saya akan bantu kamu terus. Dan ini membatalkan semasa yang pertama. Gak disudutkan, gak push, gak dijetohin mistah. Itu aja. Karena perintahnya, wal-ya'fu. -ya Al-afu itu, tajawuz. Dan gak dihukum. Ada karena itu ada sekalian. Sepuluh malam ini, bersikaplah layaknya seorang pendosa yang membutuhkan ampunan dari Rabbul Alamin dan di waktu yang sama, jadilah pribadi pemaaf. Jadilah pribadi pemaaf. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kita punya sikap al-afu kepada saudara kita, Allah akan afu kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tetap nge-push, tetap nggak terima, tetap bersikap buruk sama saudara kita, Allah akan ketat mengaudit kita pada hari kiamat. Anjir, zaman dinci lama. Sekarang kita lebih mudah nih, udah kita apa biarin deh. Kita kasih green light lah, kasih lampu hijau. Kita enggak hukum padahal kita mampu menghukum. Kita enggak buka lagi padahal kita mau buka lagi. Kita udah close aja, udah kita jalan deh. Padahal bisa. Nyerang deh bisa tuh. Ngedudukin di masalah, masih bisa. Tapi udah. Maka Allah akan melampangkan jalan kita pada hari kiamat. Allah akan biarkan. Allah gak akan stop kita. Allah akan terjauh dan jahat menyesil amal. Balasan tergantung jenis amal. Mulai di tangan kita. Tapi dia tidak minta maaf Pak Ustadz. Coba kalau dia minta maaf aja deh. Saya akan maafin tuh. Saya ingin tanya, apakah kita semua di sini selalu minta maaf kalau melakukan kesalahan kepada orang? Kan enggak. Bukan bukan kamu minta maaf, bisa jadi kita tidak sadar kita melakukan kesalahan. Akhirnya tidak pernah minta maaf. Padahal jelas-jelas itu salah. Itu zalim. Atau pas sadarnya udah nggak bisa ketemu tuh orang lagi? Bapak-bapak, pernah makan di kantin nggak bayar nggak? Nggak ada seperti ini, Ustaz. Masya Allah. Emang bukan anak-anak kantin, ya anak-anak perpus nih kayaknya di bawah Bapak. Nih. Orang yang dulu sekolah atau kuliah makan di kantin nggak bayar atau bayar cuma setengah terus sekarang sadar minta maafnya gimana coba minta maafnya gimana caranya begini hadirin maafin orang deh gak usah dicecer Allah akan maafkan kita kecuali kalau ada masalah Kecuali kalau ada pertimbangan syari yang lain, seperti mungkin mengedukasi orang tua, mendudukan masalah anaknya, menyidang anaknya. Orang tua marah kepada anaknya, tapi bukan karena emosi, itu karena mengedukasi. Dia ingin anaknya jadi baik. Seorang guru misalnya, marahin muridnya, mendiamkan muridnya untuk mengedukasi karena dia sayang sama muridnya dia pengen muridnya jadi orang baik atau mungkin kita lihat ketoliman sehingga kita marof neh mungkar itu pengecualian tapi hukum asalnya jika ini berkaitan dengan pribadi kita pure nih personal dah dia nyerang personal kita udah terjauh zla terjauh dan biarin aja berlalu nggak perlu disarang nggak perlu di ini nggak perlu di itu dan udah tarkul aku bah usah kita balas udah anggap selesai masalah case closed jalannya Allah ampuni dosa-dosa kita al jaza min jilalamal balasan itu tergantung jenis perbuatan Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu S.W.T Tersapilah makna dari dua kita di atas ini. Jadilah orang yang dengan maaf dan meminta dan terapkan ini setiap hari. Kita merasa berdosa. Atau yang lebih pentas sebagai seorang pendosa ketika kita berinteraksi dengan teman, dengan sesama kita, istri, dengan suami, dengan anak. Enak deh. kadang, -kadang ya saya juga banyak dosa. Saya kan pendosa. Kita nggak akan jatuhkan orang. Kita akan lebih mudah terima kebenaran. Kita akan tahu aduk. Dan yang kedua, sekali lagi, memiliki mental pembangunan atau wuz. biar Allah balas kita dengan cara yang sama. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak ada permintaan surga ketika Nabi mengarahkan Aisyah? Kenapa tidak ada Perlindungan dari neraka. Kenapa enggak ada anak yang soleh? Harta yang halal dan ta'ibah. Menjelaskan sih Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shin Kiti bahwa kalau Allah memaafkan dosa-dosa kita maka seluruh masalah kita selesai. Karena semua pasti ada anjil dosa. Dosa itu predator. Kenapa orang gagal masuk surga? Anda banyak dosa. Kenapa orang masuk ke neraka? Karena dosa. Apa kata nabi tentang penghalang rizki? Dosa lagi. Jadi kalau dosa dihapuskan, itu masalah kita clear. Itu efek domino nih. Akhirnya misi kita adalah bagaimana semua dosa itu selesai. Wallon ta'ala ini yang bisa saya dari dua Allah ma'infakafu untuk ibu Allah fakafu ani dan kita buka sesi tanya, -tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan uh, memaafkan memaafkan seseorang kemudian kita nah, karena kan ada dari memaafkan itu ada berkaitan dengan, dengan diri kita kedua berkaitan dengan edukasi kepada orang yang bersalah tersebut. Jadi kan kadang-kadang orang itu disidang atau ditanya, itu karena kita berkata edukasi bagi dia dan juga bagi yang lain. Karena kita kerja di kita menanyakan itu sebenarnya, kan, kita tidak maafkan, kita ingin tahu supaya tidak diulangi bagi yang, yang harus angkutan, juga bagi e, orang yang lain. Tapi kalau lah, seandainya kita memaafkan tanpa memberikan pertanyaan, seperti Abu Bakar kan tidak sama sekali memungkinkan oh, permasalahan itu. Pada Mr. maka apakah kita melakukan hal yang sama, tetapi kita mendoakan semoga orang tersebut uh, uh, diberikan uh, hidayah oleh Allah untuk mendapatkan uh, ini, uh, mendapatkan pelajaran dari kesalahan yang dia lakukan, karena kan kita tidak, tidak tidak tidak menjelaskan kepada dia. Apakah kita bisa melakukan hal seperti itu, di mana kita memaafkan begitu saja kesalahan seseorang, kemudian kita mendoakan supaya dia mendapat pelajaran mendapat hidayah dari Allah untuk memperbaiki diri, dirinya Iya, terima kasih jadwal akhirat pertanyaannya uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi kita bahas ini hukum pada dasarnya untuk kita secara personal jika kita diserang secara personal didulimi secara personal yang gak melibatkan yang lain yang gak berkaitan dengan mudorot yang lebih besar maka kita jauh saja deh nah, kasih green light lewati dan gak usah disentuh-sentuh tapi kalau ada masalah syari yang lain maka silahkan maka silahkan sebagaimana tadi kita sampaikan untuk mengedukasi untuk shock terapi misalnya ini orang hobi ngutang enggak hobi bayar. Dan 70 korban hutangnya semua tak tuh. Udah, udah. Biarin aja. Biarin. Jadi ya, dia kan jadi korban ke-71. Nah, kasus begini, maka kita harus uh, tegasin. Biar enggak ada korban lagi. Makanya dalam ilmu fikih kita tahu apabila seseorang membunuh saudaranya, sengaja, maka hukuman mati. Kisos, kecuali kalau wali udam, wali udam itu keluarga, keluarga korban, itu memaafkan. Nah, ulama menjelaskan, kalau keluarga korban, wali udam memaafkan, tapi hakim melihat hal lain. Contohnya, pembunuhnya ini psikopat. Kalau dibebaskan begitu saja, dia kan bunuh orang lain nih maka walaupun keluarga korban memaafkan, hakim nggak boleh membebaskannya orang. Bahkan bisa jadi dihukum. Dan bisa jadi hukuman mati lagi. Karena muturatnya jauh lebih besar. Nah, begitu juga di perusahaan. Kalau memang butuh didudukkan, ya didudukan. Nah, tapi lagi-lagi, ini untuk masalah syariah lain. Nah, eh, perbedaannya apa sih? Atau bagaimana kita bisa mengetahui yang jelas yang pertama maslahat itu ilmiah ya, ya maslah syari seperti itu tadi edukasi, mendidik, menegur, tindakan preventif biar nggak ada korban setelah ini. Dan yang kedua, kalau kita pakai maslahat yang tadi baru saja kita sebutkan, maka kita nggak akan melibatkan emosi, karena ini pure ilmiah, edukasi, shock terapi. Tindakan preventif itu kan alasan-alasan dan argumen-argumen ilmiah Jadi enggak ada emosi di sana, enggak ada amarah di sana Mungkin kita marah, simpel sebagai orang tua Kita harus marah kepada anak di waktu-waktu tertentu Tapi bukan marah benci, bukan marah emosi Marah mendidik Hati kita tetap sayang sama dia Bahkan hati kita ingin yang terbaik buat dia jadi marahnya hanya di lisan, nggak bawa bawa perasaan, nggak baper. Kayak di kantor gitu ada masalah, yuri kita dudukan, tapi sebatas sebatas uh, job desk yang berkaitan dengan masalah hat di sana. Makanya walaupun kita dudukan kita nggak marah-marah sama dia. Walaupun marah-marah mendidik itu karyawan dan bukan marah emosi marah yang uh, nafsu dan lain sebagainya mungkin ada pertanyaan lain. <tuk> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mau nanya tentang taraweh uh, malam. Untuk sholat tarawih apakah ada yeah. waktu? Apakah ada waktu yang lebih awal untuk mengerjakannya? Apakah setelah sholat Isya? di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir. Kemudian Oh, oh ya, yang kedua ini Ustaz uh, salat tahajud itu kan ada yang berjamaah eh uh, untuk sebelum malam hari terakhir. Itu uh, sebenarnya lebih afdal itu kita mengerjakan berjamaah di masjid atau sendiri-sendiri di rumah, Ustaz. Barakallahu ya, uh, khair. Iya, eh jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Eh uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Salat terawaih itu dari Ba'da Salat Isya' sampai Terbit Fajar, Sodik ya. Sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Imam Nawawi dan lain-lain. Al-Fatihah oleh Allah Taala. Mana yang paling afdal waktunya? Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, itu pernah membawakan riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, Itu akhirul kiam, yakni fitarawi ila aj. Apakah salat tarawih itu diakhirkan sampai akhir malam? Lalu kata Imam Ahmad, tidak. Apa argumentasinya? Sunnatul muslimin ahabbu ilayya. Sunnahnya umat Islam dari masa sahabat, masa Nabi atau masa Umar itu lebih aku sukai dan mereka mulai bada Isya. Hanya saja banyak para ulama Hanabilah menyatakan Maksud ucapan Imam Ahmad di atas, itu jika dia jadi imam. Dia jadi imam di masjid. Uh, yang afdal dia mulai dari Pak Da'isya. Dan jangan ditarik ke belakang. Kenapa? Agar tidak menyusahkan umat Islam atau menyusahkan warga. Memberatkan. Kena khawatir ya ketiduran akhirnya enggak salat. Adapun kalau memang uh, enggak ada masalah, semuanya enggak ada masalah, semuanya fine fine aja. Maka sebagian para ulama menyatakan bahawa bagus diakhirkan dan ini pandangan Syafi'iyah dan Hanafi'iyah. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi waktu terbaik adalah sepertiga malam terakhir. Dan yang lebih afdol kata para ulama, kalau, ini yang paling afdol nih, kalau dimulai dari Bada Isya, selesai sebelum sahur. Itu paling afdol. Dan itu yang dilakukan di masa Umar bin Khattab. Sebagaimana riwayat dalam kitab Muataknya Imam Malik. Jadi sekali lagi eh, madhab Syafi'i dan Hanafiya itu mengatakan eh, diakhirkan tuh lebih bagus kalau nggak memberatkan eh, jamaah. Terus gimana kalau misalnya kita sholat gimana sholat teraweh pada isya terus kiamulailnya pada eh, tera eh, apa eh, kiamulailnya atau nanti di ronde berikutnya yang bagus jamaah atau sendiri-sendiri ya. Kalau kita udah sholat bareng imam sampai selesai, maka kita akan ma kita termasuk ke hadith tirmidhi, mendapatkan pahala semalam suntuk. Jadi udah aman tuh, udah di zona aman. Nah ketika ada terawih, ada traweh lagi di tengah malam atau sepertiga malam terakhir, gimana nih ikut mereka atau sendiri-sendiri? Wallahul alam dengan keterbatasan ilmu saya pilih yang paling membuat kita khusyuk. Imam Ahmad kalau ditanya tentang kasus-kasus perbandingan dua ibadah seperti ini dan ini juga seringkali merupakan jawaban dari Syekh Utsaimin pilih yang paling khusyuk. Pilih yang paling khusyuk. Karena inti dari ibadah adalah kekhusyukan. Ruhnya ibadah adalah kekhusuan. Ibn Abbas pernah mengatakan, Rukatani muktasidatan bitafakur khairun min kiamulaylah. Dua rukaat yang singkat, tapi dilakukan dengan penutafakur, tadabur, itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk, bila kolbin, kata beliau. Tapi enggak melibatkan hati. Ini sholat kiamulaylah semalam suntuk, dari ibadah isya' sampai subuh, tapi nggak paham apa yang dibaca, nggak ngerti, gitu-gitu. Nggak ada persiapan bila qalbin Jadi ini yang mungkin perlu diitukan, pilih yang paling membuat hati kita khusyuk. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, pertanyaan pertama, doa tadi apakah boleh dibaca pada waktu sujud ataupun sebelum salam? Kemudian uh, dan yang kedua uh, uh, orang mendapatkan ayo. atau bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah uh, orang tersebut selalu sadar bahwa uh, Dapatkan Lailatul Qadar itu atau sesuatu yang tidak kita sadari? Jazakallahu Khairan. Ya terima kasih Jazakallahu Khairan. Uh, yang pertama haditsnya mutlak ya. Bisa dibaca pas sujud sebelum salam terus setelah tarawih atau tiba-tiba kita lagi santai atau lagi nggak ada aktivitas jam 10 jam 11 di malam-malam ini langsung angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya bisa karena redaksinya dalam ilmu sulfiki motrak. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh yang pertama kalau orangnya kayak kita tidak, Secara umum tidak. Secara umum tidak. Satu-satunya kemungkinan mungkin ru'ya shodiqah. Ada seseorang bermimpi dan itu pun juga nggak bisa dipastikan kan? Makanya pada dasarnya enggak bisa. Tapi ciri yang enggak bisa dibantah orang yang mendapatkan Atul Qadar, pasti Ramadan akan jauh lebih baik. Karena kaidahnya Hasan al-Basri jaza'ul hasanati hasanatu ba'daha ganjaran dari sebuah kebaikan kebaikan yang berikutnya kalau satu kebaikan normal akan melahirkan kebaikan berikutnya, gimana kebaikan yang bobotnya 83 tahun dan 4 bulan? Maksudnya akan melahirkan kebaikan yang sangat signifikan. Jadi kalau pa, sebelum Ramadan, di Ramadan, pasnya Ramadan, gitu-gitu aja, kemungkinan, kita gak bisa pastikan itu, kemungkinan gak dapat tuluk kondar. Walaupun itikaf. Karena kan intinya bukan hanya sekedar amalan zahir. Sekali lagi ketika Nabi SAW dalam hadis Bukhari menjelaskan siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa yang dosanya diampuni oleh Allah, Nabi katakan man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban, gugfir lahu ma taqaddama min zambe. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ikhtisab. Cuma menghidupkan Lailatul Qadar aja enggak cukup harus dari iman dan ikhtisab dan ikhtisab juga mulan hati mengharapkan pahala mengharapkan ridho Allah senang bahagia semangat baru yang pun itu dosanya bukan itu Allah kalau misal ada pertanyaan assalamualaikum ustadz Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh uh, saya mau bertanya perihal uh bahwa ada dalil yang menyatakan bahwa apabila baik hatinya maka baik pula anggota tubuhnya yang lain itu penjelasannya seperti apa Ustadz baiknya itu ya, terima kasih Ustadz jazakal oh. akhir ya terima kasih jazakal akhir atas pertanyaannya uh, hadirin yang rahmat ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ala inna fil jasadi mudghari idza salahat salah aljasadu kullu wa idza fasadat fasada aljasadu kullu Allahu hiya alqalbu Jika segumpal daging itu baik maka anggota badan akan baik jika segumpal daging itu buruk maka jasad akan buruk ketahuilah segumpal daging itu adalah al alqalbu Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala artinya jika hati itu baik bersih bertauhid kepada Allah, ikhlas kepada Allah, hudu, tunduk kepada Allah, maka lisan, isinya itu, lisan itu, hanya mengucapkan hal-hal baik, telinga hanya mendengarkan hal-hal baik, mata hanya melihat hal-hal baik, tangan pun demikian, kaki demikian. Tapi sebaliknya, kalau hati rusak, lisan akan menyampaikan hal buruk, telinga akan mendengar hal buruk, mata akan melihat hal buruk, tangan, kaki, dan begitu seterusnya. Ya kalau kualitas hati 80%, maka 80% yang lain. 70%-nya cuma 70% yang lain. Mungkin itu. Allah Ta'ala Misawa. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini tentang zakat malus, Ustaz. Nah, saya pernah dengar enggak Pak ada yang langsung menghitung kalau sudah masuk eh Isop karena mungkin kan menghitung haulnya ya Ramadan langsung dikeluarkan Ustaz. Eh, yang lebih tepat bagaimana Ustaz ya untuk mengatur zakat mal ini? Itu kalau khair. atas pertanyaannya. Iya salah satu tren adalah mengeluarkan zakat mal di Ramadan. Boleh apa enggak? Allah memang mengatakan hasil perinci. Perinciannya, zakat mal kita, kemungkinannya ada tiga. Kemungkinan yang pertama, masuk haul sebelum Ramadan. Misalnya haulnya Rojab. Maka kondisi begini, nggak boleh kita bayarkan di Ramadan. Nggak boleh. Kenapa? Karena begitu Rojab masuk haul, harta yang sesuai dengan harta yang masuk di sop itu, haulnya di Rojab, maka misalnya per satu Rojab ya. Per satu Rojab, misalnya zakatnya 50 juta. Per satu Rojab, 50 juta itu bukan uang Pak Muji lagi. Tapi udah uang mustahik. Apa hak kita mending sampai Ramadan? Gak boleh. Saya ingin tanya sama Antum, bayar hutang itu dapat pahala enggak? Orang bayar hutang dapat pahala nggak? Dapat, dapat. Dapatkan, karena itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, Rahimahullah, ra'an samhan ida ba' wa samhan ida qadha wa samhan ida istara. Qadha di situ kan diantara antara maknanya bayar hutang. Semoga lo semoga lo merahmati orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam bayar hutang dan mudah dalam membeli. Nah, saya punya utang sama Pak Muji. Jatuh temponya di 1 Syakban. Nah, jatuh temponya di satu Syakban. Pas Pak Muji lagi kata saya e, Pak, saya bayar aja di Ramadan ya. 10 hari terakhir. Biar pahalanya gede. Ya Pak Uji bilang, ya gak bisa gitu dong, Ustadz. Itu kan uang saya. Dan saya butuh tuh. Saya butuh di tanggal 10 Syakban. Nabil butuh uang gedung, misalnya demikian. Enggak, saya mau pahala. Iya mau pahala, bagus, tapi jangan pakai duit saya. Jadi, begitu masuk, eh, begitu hal gen... Eh, sempurna, itu bukan duit kita lagi apa kita untuk nunda-nunda di Ramadan. Kecuali sebagian ulama mengatakan kecuali ini itu benar benar darurat hajatnya besar dan catatan enggak menzalimi mustahik. Enggak menzalimi orang yang berhak. Tapi pada dasarnya enggak boleh. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang kedua haulnya jatuh di Ramadan. Oh ini paling asik udah. Ya udah keluar dari Ramadan. Oh, haulnya jatuh di Ramadan. Kemungkinan yang ketiga, haulnya setelah Ramadan. Jadi pertanyaannya, boleh gak kita menyegerakan berzakat padahal belum jatuh? Hadirin nanti Ramadan. Mayoritas ulama mengatakan boleh. Mayoritas. Mengatakan boleh. Dalilnya apa? Nabi Salah Salam. Penyakit mengambil zakatnya Al Abbas padahal belum masuk haul. maka dalam riwayat zakatnya Abbas selama dua tahun itu disegerakan dua tahun loh bukan bukan hitungan bulan lagi dua tahun eh, karena itu kalau haul kita jatuh di shawal di thulqadah di thulhijjah di al muharram kita ingin menyegerakan di ramadan insyaallah diperbolehkan apalagi dari mayoritas fardlulama apalagi kalau jelas-jelas ada hajah ada hal lain. Mungkin itu Allah Tuhan.